Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya minta maaf Bu ya Karena saya mewakili Begini Bu ya Bagi seorang suami Siapakah yang boleh diutamakan Kepada ibunya Ataukah istrinya Yang kedua bagaimana kiat-kiat istrinya Supaya patuh kepada suaminya Bu ya? Karena selama ini kalau diajak ngaji Selalu Bikin alasan aja. Terus sehingga dia berangkat ngaji dengan ibunya dan akhirnya istrinya itu uh, ibunya itu dicemburui, bu ya. Nah bagaimana kiat-kiatnya supaya dia lebih baik itu ya? Itu aja. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu ano? Seorang istri, ya tadi tadi. Seorang istri, seorang beda ya. Kalau anda sebagai seorang istri, seorang wanita, kepatuhanmu kepada suami lebih didahulukan daripada kepada orang seorang istri lebih patuh kepada suaminya daripada kepada orang tuanya, tapi bukan berarti boleh kurang ajar kepada orang tua tapi sebaik-baik suami yang memberikan kesempatan kepada istri seluas-luasnya untuk berbakti kepada bapak ibunya harus faham makna ini, jangan sampai salah paham jangan sampai suami mendengar petua bahasanya, seorang istri lebih patuh kepada suaminya daripada ke bapak ibunya lalu awas kamu istriku, jangan ke bapak ibumu wah ini gila sudah Bukan begitu kontaknya. Bukan begitu aturannya. Memang begitu, istriku, kepatuhanmu kepada aku, melebih daripada kepada orang tuamu. Akan tapi, karena orang tuamu yang melahirkanmu. Dan dia memberikan kepada aku adalah orang tuamu. Maka aku beri kebebasan engkau untuk mengabdi kepada orang tuamu. Loh, hebat itu suami. Ini suami salah baca teks itu. teks kitab Ukutulijen. Bacanya sambil ngantuk, sambil ngelihwet. Akhirnya Pak, kamu enggak boleh apa bentuknya. Kamu sudah diserahkan ke saya. Awas ya kalau ke bapakmu. Le, ini sakit orang masuk rumah sakit gila itu bukan begitu bantulah istrimu untuk tetap berbakti pada orang tuanya dia mungkin dia punya adik punya ini bagi indah itu semuanya yang diajarkan dalam Islam tapi bagi seorang anak laki-laki kepada ibundanya lebih didahulukan daripada istrinya di dalam di dalam pengabdiannya tapi urusan nafkah nanti istri didahulukan kalau nafkahnya hanya punya nasi satu suap Nasi satu su suap. Ada ibunya lapar, istrinya lah lapar, mana didahulukan? Didahulukan istrinya. Cuman kalau istrinya masih mau makan kelewatan menantu kurang ajar nih. Ayo, ada pendidikan lagi di situ. <laughs> Emang begitu karena istri diambil dengan akad, maka di ini urusan nafkah. Tapi lihat. Kalau sebaik-baik untuk bergaul, begini. Nah, pernah ada seorang anak bertanya kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, Ayun nasi'ah aku bihusni sohabati? Atau sohbati? Siapakah orang yang lebih berka, berhak untuk aku perlakukan baik? Dijawab oleh Rasulullah, Ummuk, ibu umum. Siapa lagi? Ummuk, ibu umum. Siapa lagi, Rasulullah? Ummuk, ibu umum. Siapa lagi? Tumabuk, ayat setelah yang keempat nanti. Ini begitu orang seorang ibu didahulukan oleh seorang anak. Seorang anak. Jadi tetap bagi seorang anak punya bekti pada orang tuanya. Yalah, kalau permasalahannya adalah hidup berdua ibunya hidup ada, istrinya juga ada adik. Ya berusahalah untuk adil, baik kepada semuanya. Ibu adalah ibu kita. Istri adalah istri istri kita ini kita perlukan semuanya baik. Kalau urusan ngaji, istrinya jarang gak mau mengaji. Ini repot. Istri gak mau diajak ngaji, itu mau jadi apa? Mengaji. Ngaji kok. Paling gak sebelum demi, sebelum demi Allah kan, demi cinta kan paling gak. Ini kok diajak ngaji, mulet ini. Sudah begitu ngaku cinta, dusta, bohong nanti. Sebelum demi Allah lah. Padahal semuanya demi Allah. Karena Allah. Cuman langkah-langkah awal biasanya lah. Ya karena ngikut suami dulu. Nanti dapat barokah di majlis jadi karena Allah ya. Ada seorang istri diajak ngaji kok beralasan. Lo diajak ngapain? Bukan diajak nyangkul kau nih. Diajak ngaji tak dibonceng. Bukan suruh gue ngenjot sepeda suaminya di belakang lalu ngerokok begitu bukan? Di bawah inilah kok masih nggak mau ini istri model apa ini yang dengar di rumah ini. Yang di sini sih bukan sudah datang semuanya ini. Nggak denger sayang yang di rumah itu omongan ini. Kalau dengar langsung berangkat besok. Baik. Seorang suami yang menginginkan istrinya baik tapi juga menginginkan ibundanya baik. Baik. Istrinya susah diajak ini kisahnya. Akhirnya yang diajak siapa? ibu. Ibunya, istrinya diajak enggak mau ya ibunya lah. Yang diajak. Ada istri cemburu nah. Enggak ah, perlu cemburu. Bersaing dalam kebaikan. Cemburu sama ibunya neh. Bersaing dalam kebaikan. naknya juga lah minta. Baik. Gantian, atau kalau perlu naik sepeda ngiringi ibunya biar dikunjungi sama suaminya dia naik sepeda belakang suaminya enak, indah itu, berangkat bareng jadi berdua suami istri memuliakan seorang ibu, luar biasa begitu gak usah ngiring, nggak usah ini. suatu ketika ada seorang ya mana orang aneh itu kan macam-macam seorang cerita nung. suami saya ini kayak punya istri dua Gajinya selalu dibagi dua. Nah, kenapa bu? Setiap gaji itu mesti separuh dikasihkan ibunya separuh saya. Oh gitu ceritanya. Kiran punya istri dua beneran. Ibunya. Saya tanya separuh yang diberikan kepada ibu cukup? Ya cukup. Tapi kan kenapa masih ngasih ibunya? Oh berarti yang sakit ente. Oh seorang mestinya kan bang, bangga punya suami bisa ngabdi kepada ibunya. Bangga mestinya. Tapi banyak wanita sakit kayak begitu itu. Ada banyak, bapak-bapak sakit juga banyak. Kalau istri mau dekat sama ibunya tidak boleh. Jadi kalau mertuanya datang langsung nginep di hotel. Atau pergi langsung, mertuanya datang langsung. Nah, mana ini kebaikannya? Mestinya kalau mertua datang, eh, Abah Umi mau datangnya, Siapkan segala macam. Apa yang disukai? Adik-adik apa -adik yang disukai. Ini suami yang baik. Istri pun demikian, ngerti ipar-iparnya. Ibunya mau datang, siapin semuanya. Semuanya ini nih, jangan seperti sebagian wanita kalau sudah adiknya mau datang sudah, hmm, kalau Lucas bakal bersih nih. Biasaan bawa plastik resek pulang habis semuanya. Dan naudzubillah ini perempuan model apa kayak begitu tuh. Mestinya senang di saat bisa menyenangkan adik-adiknya. Loh kalau per kehidupan indah tuh enggak ada pertanyaan kayak begini ini. Ini pertanyaan kayak gini mesti enggak benar di dalam rumahhan begitu. Coba kalau suami-istri hubungan baik, suami menghargai keluarga istri, istri menghargai keluarga suami, semuanya baik, semuanya saling menghargai mertuanya. Tidak ada pertanyaan mana yang diutamakan. Kenapa? Semuanya diutamakan. Semuanya diutamakan. Indah. Semoga Allah menjaga kita semuanya.